Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan Tenhas Adhya Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandibara Radio Misteri Mak Rompak. Misteri Mak rompa. Misteri Mak Misteri Ma kembali setiap 200 tahun seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud terkadang menjadi seorang garis teramat cantik terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan bala petaka dan perkara yang mengerikan bagi umat manusia kita cepatnya cepatnya dengan serta cinta yang penuh liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Halo, silakan dimulai خور مابرو دیگه گره ایده ، دیگه دیگه کنی کنی تروی ایده ، bintang ب مسکر ایده dari dicegah kepergiannya Ramanda. Oh, tunggu gadis Karena ibu moyangmu sedang melakukan sesuatu pada padaulandari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini Ramanda. Ikutilah episode ke-11. برماتا merah de برماتا mata merah برماتا merah, merah eh, yo itu sih andi penganten baru kan heeh mm -mm. kok udah loyo begitu dia andi uh, deh -di. halo penganten baru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 Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-27 ini didukung oleh Anak Sambayon sebagai Mak Rompang Yudi sebagai Kijana Dedi sebagai Kidudira Herman sebagai Tembong Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi Anis sebagai Nyirupas Ivoneros sebagai Wulandari Dan pembawa cerita Neni Sumardi Teknik dan montase Indra Mahendra Dengan sutradara Deni Denhas Ada kisah yang lalu diceritakan, Batara bersama Kira Bumi tidak bisa menembus dusun Karang Angin, karena Kira Bumi terlepas dari dalam sukma Batara, sehingga Batara melayang jatuh ke bumi. Namun sebelum jatuh, Batara ditolong oleh Andita, gadis itu rupanya selalu mengikuti kemana Batara pergi. Bahkan Andita mempermainkan Batara, supaya Batara lupa sejenak pada Wulandari Dari. Hal itu membuat Kira Bumi marah pada anaknya. Namun tampaknya Andita menanggapi kemarahan bapaknya dengan sepi-sepi saja Kau jangan mencoba mengganggu pintu bulan dari lagi kira bumi Dia sudah milik kami, dia sudah milik anakku Bahkan sebentar lagi mereka akan dikawinkan Kau tidak akan bisa mengawinkan mereka nyerupas Kau tidak akan bisa. Jangan kau ganggu aku, Rabhumi. Jangan kau ganggu aku. Bulan pergilah. Pergilah turun ke duniamu. Yeah, yeah. Bagaimana Kiludira? Kita ke sana? Yeah, kita ke sana. Kita menunggang kuda saja ke sana, Tembon. Baik, Kilura. mana tempatnya tembong Itu pak di tempat orang-orang lama itu. Ya, ya, ya, Mana perempuan itu? Ini ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, Betul. Uh, betul, Kilora. Uh, bahkan dia menempeleng aku. Lihatlah, di mukaku ini masih membekas biru. Wah, tamparan Wulandari. Pasti dengan disertai angusilatnya. Sehingga begitu jadinya. Betul yang menampar Nini adalah Wulandari. Uh, betul, Kilora. Kenapa Nini ditamparnya? Karena aku memanggil-manggil dia. Ah, uh, coba Nini ceritakan semuanya. mula-mula aku melihat seorang gadis yang sedang tergeletak di jalan ini aku tertarik dan berhenti berjalan aku tertarik karena dia jatuh lalu setelah aku perhatikan lama-lama aku baru sadar bahwa dia adalah Wulandari dan tiba-tiba dia bangun dan terus berjalan lalu berteriak-teriak memanggil lamanya tiba-tiba dia berbalik dan mengejarku sehingga aku terkejut. Uh, lalu dia bilang apa? dia bilang bahwa dia tidak suka dipanggil Bulandari. wah kalau wah, begitu. Bukan. Dari dari iya bukan, bukan Bulandari mengintar. dia bilang bahwa dia bukan Bulandari. tapi aku tetap mengatakan bahwa dia Bulandari yang hilang lima bulan yang lalu. tiba-tiba saja aku ditempelinnya. sekarang dia kemana nini? dia pergi ke arah sana. Dia berjalan sambil mengomel bahwa dia bukan Belandaari. Lalu Nini, aku masih berteriak memanggil namanya. Tapi dia juga berteriak bahwa dia tidak usah dipanggil. Dia akan pergi ke dusun Karang Angin. Dan kalian juga melihat kehadiran Belandaari tadi di sini? Tidak ada, Betul, Kalau begitu dilakukan bahwa dia itu Wulandari Dia betul-betul Belandaari. Aku tidak akan pernah lupa gadis cantik seperti dia. Lalu bagaimana kami bisa percaya Nini Karena saksi lain tidak ada yang melihatnya Ya terserah Kilura lah Yang penting bagiku Bahwa aku butuh pengobatan terkena tamparan gadis itu oh, Kalau soal itu aku bersedia memberimu uang pengobatan ini Nih uh, Terima kasih Kilura Percayalah Kilura Yang aku lihat tadi benar-benar bulan dari Bila ada di antara yang hadir ini melihat gadis tadi ...pasti akan mengatakan... ...bahwa gadis tadi adalah bulan dari. Ya, sudahlah. Kalaupun memang dia... ...kita tidak bisa melaporkan pada siapapun. Karena yang mencarinya tidak ada di sini. Batara dan Nisepi sedang pergi. Kalau Kilura tidak percaya... ...susul saja sekarang. Sudahlah. Tidak mungkin menyusulnya. Banyak orang muda sekarang ini berilmu tinggi. Sehingga sulit kita menyusulnya. Walau pakai kuda sekalipun. Kalau Kilura mau... Kalau tidak ya, tidak apa-apa. Tembung, mari Yaki. kita pergi. Iya kilurah. Kalau aku percaya bahwa yang Nini lihat adalah Wulandari, bahkan aku juga melihatnya sekilas. Tapi sudahlah, kita tidak ada urusan dengan gadis itu. Untuk apa kita ributkan? Aku tidak meributkannya. Aku hanya mintakan dirugi. Karena aku telah ditamparnya Tapi aku mau mencarinya Karena gadis itu cantik Bulan dari itu Kekasih Batara Alah Apa yang harus ditakutkan pada Batara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 Di sini memang Bulan Dari. Heh, kenapa kudamu menghalangi jalanku? Uh, kau masih kenal padaku kan? Siapa kau? Kalau kau lupa, aku akan turun dari kuda ini. Biar jelas kau melihatku. Nah, kau kenalkan siapa aku? Tidak. Huh? Aku Tembong, kawan dulu. Dimana desamu dulu. Di mana desamu? Jadi kau tidak kenal dengan aku? Di mana kampungmu? Uh, aku, aku berasal dari Mentilin. Oh, gitu. Uh, mau ke mana? mau meneruskan perjalanan? Uh, iya, kau mau kemana? mau ke dusun Karangangin. di mana dusun itu? aku tidak tahu letak dusun itu. ah baiklah, tapi aku akan mengajakmu ke rumahku dulu. rumahmu? ya, di mana rumahmu? rumahku di Tegasari Sari. di mana itu? alah, jangan berpura-pura, Bulan. Uh, uh, aduh, aduh, aduh, aduh. enak saja kau panggil namaku begitu. ah, uh, uh, keras juga tamparannya. Sehingga kepala ku agak pusing, aduh. Ken kau harangi jalanku. Uh, uh, jadi jadi kau tidak mau mampir ke rumahku. Aku tidak mau ke tegasari. Kenapa? Dia bicara seperti tidak tahu siapa dirinya. Ah, lebih baik aku popong saja dia. Kalau aku berhasil membawanya, berarti aku sudah menolong batara. Hm. Kau rupanya akan memaksa aku untuk ke rumahmu. tidak. Aku tidak menyangka kalau tamparannya secepat ini. Sehingga aku tidak sempat mengelak Masih mau menghalangi jalanku? Aduh, bagaimana caranya membawanya ke rumahku ya? Sekali lagi kau menyebut nama bulan dari di hadapanku Kau akan kubunuh oh, Waduh, matanya liar Seperti mata orang gila Aku harus hati-hati Kalau terjadi apa-apa, aku siap mencabut senjataku Jangan kau rabah gagang golokmu Percuma, salah-salah nanti golokmu akan menikam perutmu sendiri Weh, Awas betul matanya Kenapa pulang dari jati sekuas ini, kenapa? Kau masih tidak mau memberiku jalan? Uh, aku ingin kau mampir dulu ke rumahku <gir> Tampaknya kau harus dipaksa untuk memberi aku jalan Ya, terserah padamu lah Aku ingin kau mampir dulu di rumahku Atau di rumah Kilura Hah? Hah? Hah? <gir> <gir> Wah, Aku dibawa kabur oleh wadah nih. ولاد داری، ولاد داری. چرا پیش این؟ کیلورا، کاو تنبون؟ ایا؟ از کجا کاو لبیس به اینطور؟ ایا؟ ایا؟ ایا؟ Kudamu. aku mengejar wulandari ha? mengejar wulandari iya yeah, ki lura tadi aku susur wulandari dengan kuda tapi ia merampok kudaku sekarang kemana dia lari ha? dia sudah jauh ki lura kau sama saja dengan nini tadi temong tapi dia memang wulandariki oh, lihat ini ki aku juga terkena tamparannya nantilah kalau batara sudah kembali kita sampaikan berita ini pada dia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 Sudah sembuh, Pak? Encoknya? Ya, sudah, Ibu memang hebat. Yang webat bukan ibu, Pak, tapi duta rema. <tune> duta rema, produksi PT Sinar Fandi &E Kau lihat Bagaimana nasib dari karena ulahmu? Itu karena ulahmu. Kau tahan Kau lepaskan Sukma sakitnya sehingga dia jadi begitu aku memang tidak mau melepas Sukma warasnya karena aku butuh dia kalau kau masih bertahan maka aku yang akan datang ke sana rupas akan aku bebaskan Wu dara aku memang menunggungku ada rabumi mau datang kemari itu salah mupas kau selalu memanas-manasinya sehingga dia akan datang kemari aku tidak memanas-manasinya tapi dia sendiri akan datang kemari membebaskan Wulandari kita lihat saja Apakah dia sanggup membebaskan Wulandari aku rasa tidak nah, apalagi yang kau pikirkan hm? apalagi yang kau takutkan tidak ada kalau begitu Mari kita hadapi makhluk aneh itu yang bernama Mak Rompang. multim selalu memaksa untuk masuk کنgasیم dan rombongannya berteriak-teriak di pintu gerbang akan aku temui dia hati-hati hmm, si Andi pengantin baru kan? Mm -mm. kok udah loyo begitu ya? Andi uh, nih, halo pengantin baru. apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru. kok udah loyo begini nih? <laughs> hah? jadi orang kayak nario dong. biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar, gairah terus sampai tua kali. <laughs> bisa aja kamu Wan. tapi gimana caranya yo? gampang, minum aja kapsul obat kuat aladinak. aladinak. Kapsul obat kuat Aladdina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladdina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladdina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladdina produksi PT Sinar FN di Murni. hijana dan nyirupas berdiri di ambang pintu gerbang sedangkan makrompang berdiri di baliknya namun mak Rompang tidak bisa masuk karena pintu gerbang itu tutup dengan rapat nah pendengar yang berbahagia marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rombang, episode ke-11, Permata Merah Delini. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara bekerjasama dengan PT Sinar Efendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas kapsul. tablet obat kuat dan pegalinu duta rema dan jamu godok cap gorila terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa